Sebentar lagi selesai. Eh, boleh tolong masukkan semua yang ada di dalam botol ke dalam panci? Iya, betul yang itu. Masukin aja semuanya. Iya, makasih. Kalau sudah, sekarang tolong m a s u k i n bumbu halus yang ada di sana ke panci ya. Terus direbus, dan kalau airnya sudah menguap itu, tandanya sudah matang. Sepertinya ini akan cepat selesai berkat bantuanmu. Makasih banyak ya. Sekarang kamu baru bertanya, Rene lagi masak apa? Ini loh. <gutuh> kamu nggak tahu ini apa? Mungkin kayak lagi bikin ramuan sihir. Tapi bukan kok. Warna merahnya seperti neraka, uapnya mengepul-ngepul. Ini tuh saus pedas non-jok spesialku. Eh, itu udah pasti kan? r a i n e campur semua makanan dan minuman yang tersedia di pulau ini. Pasti orang-orang yang datang ke pulau ini belum tahu betapa luar biasanya makanan pedas. Oleh karena itu, r a i n e mau tunjukin ke orang-orang. Pemandangan dari sisi lain. Yang melebihi dari rasa pedas pada umumnya y a walaupun r a i n a juga n gak g akan n y a n g k a kalau jiwa i s e n g k u juga ikut campur di dalamnya Oh, air rebusan sausnya udah mendidih selama kita ngobrol Habis itu, kita masukin bumbu yang ada di sana dan selesai Tolong ambilin dong Makasih ya Walau ini cuma saus ekstra pedas, ini bakal dicampur ke makanan. Jadi, kita harus buat sampai enak. Kita atur rasa dengan garam dan lada. Oke, dengan begini selesai. Saus ini jadi makin mantap. Berkat bantuan kamu loh. Kita tinggal campurkan ini ke dalam makanannya. Pertama-tama... よいジャディカンカダイアンアダディカ g ェタリアンディタゲットキ ita。カムジガアカンバントレイネカナディサンベディシニカンカシーアロバギトアユブランカッキ ita? ハスロサイカンミシトラヒルキ ita? ハウウントクスカランスパルティネチュウキュピアあヤンディサナバゲマナ Kali e n i udah kasih saus pedas nonjok tanpa ketahuan siapapun kok. Sulit juga ya untuk melakukannya tanpa ketahuan. <tuh> Entah kenapa jadi lelah. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Kita beli makanan untuk dibawa pulang. Lalu makan siang yuk. Ini? <tuh> Tentu aja ada saus pedas nonjok di dalamnya. Kita harus mencicipinya dengan benar. Karena kita sendiri yang membuatnya. Bagianmu juga ada、oh, Jangan malu-malu Kalau begitu, selamat makan Ini...、Eh, memiliki rasa gurih yang kuat Rasanya yang kayak... Tadi... Tadinya kupikir rasanya begitu Di dalam mulutku Seperti ada yang mengamuk マクスコ、ラザニャ、スープーティーラスサケット。マンルワルビアサ、サウスペシャルアンキタあワたタピレインスドテルビアサ、ディングンラサプッダスヤマンジョキニドゥー、アコーラマディングンラサプッダス。タピカロスカランアコーティングンラサプラスニ Aku harus memakan semuanya, karena ini adalah sesuatu yang aku buat sendiri、oh. oh. hmm. uh. eh, Gak sanggup、uh, Apa sih ini?、Uh, ini bukan level pedas yang bisa dimakan manusia uh, Sakit uh. Di dalam mulutku rasanya seperti terbakar ああ、みんなきてる。ああ、いいね。ああ、いいね。ああ、いいね。ああ、いいね。ああ、いいね。ああ、いいね。ああ、いいね。ああ、いいね。ああ、いいね。e あ、いいね。ああ、いいね。ああ、o n ね。 Bisa nggak? Gantikan r a i n e untuk kumpulkan kembali saus pedas nonjoknya. Kumpulkan semua barang beracun tersebut sebelum ada korban yang muncul lagi. Aku udah nggak bisa gerak karena m u l u sampai perutku sakit. Terima kasih. Tolong ya, perdamaian di pulau ini bergantung padamu.